Bali Tim mat punya cerita. Cerita ini dikirimkan oleh Edi Timbalene Sari Rejo, Kecamatan Balen, Ujung Negara.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 Dia yang bernyawa pasti merasakan mati dan bahawasanya kamu akan disempurnakan pahalamu ke di hari kiamat lalu siapa saja yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan dalam syurga itulah dia orang yang beruntung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 Akhirnya saya keluar dari kamar mes dan pergi ke depan pos penjagaan Satpam Gerbang Utama. Dan saya serta adikku pun tidur di pos Satpam. Demikian cerita singkat dari saya, Eddi Dimbalen, Sarirjo. Bersama Tim Cimar. Au!